Yang satu ini artis cantiknya Indonesia. Ada Nella Kharisma star nada di Distar. Dikucaru wasik toh. Selamat malam semuanya. Kita goyang bareng-bareng lagi, Bro. Goyang dong.